Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yirdo Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-fiqhul muyassar Fi daw'il kitabi wa sunnah Pada pertemuan yang terakhir Kita masih dalam pembahasan Kitabus Salah ya. Yaitu sampai pada Pembahasan masalah yang ketujuh ya. Dari bab yang keempat Masalah yang ketujuh yaitu Mubtila Tuhak Pembatal-pembatal solat Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu Di antara pembatal-pembatal solat Adalah pembatal-pembatal toharoh Semua yang membatalkan toharoh Maka dia membatalkan solat Karena toharoh adalah syarat sahnya solat Kemudian yang kedua juga sudah kita baca di antara pembatal pembatal sholat juga adalah Abdullah ibnu tertawa dengan bersuara ya, mengeluarkan suara atau yang disebut dengan al-koh-kohah. Ya. Adapun senyum tanpa suara maka tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga juga sudah kita baca al-Ghala Mu'ammad li roy rima salahati berbicara dengan sengaja tanpa ada kemaslahatan sholat berbicara dengan sengaja tanpa ada kemaslahatan sholat maka ini membatalkan sholat. Adapun jika lupa Atau dia tidak tahu hukumnya Dia tidak tahu kalau bicara itu membatalkan sholat ya. Maka Yang demikian tidak membatalkan sholat ya. Jika lupa atau jahil Kemudian yang keempat Juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu Mururul maratil balighah Awil himar Awil kalbul aswad Awil kalbil aswad Baina yadai Al musalli Lewatnya wanita yang Sudah dewasa Atau Lewatnya keledai Atau lewatnya Anjing hitam Di depan orang yang sholat Ini membatalkan Sholat. Jika lewatnya adalah Antara dia dengan sutrohnya Atau Lewat di depan orang yang Tidak pakai sutroh Ini menunjukkan bahwasannya Disyariatkannya bagi orang yang Sedang sholat Untuk Sholat menghadap Kepada sutroh Tentang sutroh kemarin sudah kita bahas Tentang apa itu sutroh Pembatas Bagi orang yang sholat Baik hukumnya Ataupun Tinggi Atau batas tinggi Minimal Dari sutro tersebut sudah ya. Kita sebutkan bahwasannya Minimal tinggi sutro itu adalah Sulusai dhirau Dua per hasta Sebagaimana yang diucapkan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Kemudian Sebagai tambahan faedah tentang sutro Seberapa jarak Antara seseorang dengan Sutrohnya Alimam Syaukani Rahimahullahu Ta'ala Menyebutkan Bahwasannya Jarak antara orang dengan sutrohnya adalah Salah satu azru Tiga hastah Jarak antara seorang dengan sutrohnya adalah tiga Tiga hasta. Satu hasta itu dari dari ujung jari sampai siku tiga hasta ketika posisi berdiri. Adapun ketika posisi sujud atau posisi rukuh maka jarak antara dia dengan sutrohnya dari kepalanya itu adalah mamar rushah. Itu cukup celah yang bisa dilewati oleh kambing. Antara sutra seorang dengan kepalanya. Di sini terdapat naam celah yang bisa dilewati oleh kambing. Ini jarak. Antara seorang yang sholat dengan sutrohnya Baik ketika dia berdiri Atau ketika dia sujud Ketika berdiri Tiga hasta Antara dia dengan sutrohnya Sedangkan ketika dia sujud ya, Maka Jarak antara kepala dengan sutrohnya adalah se Sejarak Apa ini Celah yang bisa dilewati oleh seekor kambing. Dalil ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Bukhari dari sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu Beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam solla fa kana bainahu wa bainal jidari qariban min thalathati Kata Bilal radhiyallahu taala anhu, "Sesungguhnya Nabi sallallahu itu salat dan jarak antara beliau dengan dinding yang menjadi sutrohnya. Itu kira-kira Tiga hasta nah, Salah satu azru' Dalil yang lain adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata kana bainal musalla nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrusyah. Kata Sal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu adalah jarak antara tempat Solatnya Nabi dan tembok atau dinding yang menjadi sutrah ya adalah mamar russia jarak yang bisa dilewati oleh satu ekor kambing nah, itu ini jarak ketika kondisinya sedang ruku atau sujud itu antara kepala beliau dengan eh, sutro itu adalah enam eh, panjang atau jarak antara kepala beliau dengan sutro itu adalah jarak yang cukup untuk dilewati oleh satu ekor kambing. Nam <tuh> Juga sebagai tambahan faida tentang sutra, apa saja benda-benda yang pernah dijadikan sutra oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dalam hadis-hadis beliau. Di antara benda yang beliau sallallahu alaihi wa sallam pernah bersutro dengannya adalah al-anazah. Tombak kecil. dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Juhaifah beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah faatiya bi wudu'in fatawadda'a fa sallabina dhuhra wal 'ashra wa baina yadayhi anazah boleh solat duhur dan asar dan di depan beliau ada anazah ada tombak kecil sebagai sutroh bagi beliau. Kemudian diantara benda yang lain adalah ustwaanah ya, tiang juga pernah naam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke tiang sebagai sutrohnya. Dari ini hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim juga. Jadi sahabat Salamah ibn Al-Aqwa <coughs> radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam Aku melihat Nabi SAW kata Salamah ibn Al-Aqwa Beliau Memperhatikan sholat Indalustwana ya, Dengan menghadap ke tiang Kemudian juga Di antara benda yang pernah beliau Jadikan sutro Adalah unta boleh sholat menghadap ke arah Unta Atau hewan tunggangan dalilnya hadis yang direwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga Anak-anak ini ribut sendiri Al-aulad <tuh> ma'abaihim <tuh> Anan bersama abi-abinya di sampingnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar Radiyallahu taala anhuma beliau mengatakan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'rudu rahilatahu fa yusalli Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghadapkan kendaraannya atau hewan tunggangannya yaitu untanya kemudian beliau sholat dengan menghadap ke arahnya yang berikutnya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menghadap ke arah sarir apa sarir tempat tidur atau ranjang ya. hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan laqad ra'aituni muttaji'atan 'ala as-sariri. Fayaji'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayatawassatu as-sarir fayusalli. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Sungguh aku pernah berbaring di atas ranjang Kemudian Nabi SAW datang Dan beliau berdiri pas di tengahnya Di tengah ranjang tersebut Menghadap ke tengah ranjang Faisolli dan kemudian beliau sholat menjadikan sarir sebagai sutrohnya. Kemudian. juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap ke arah pohon. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli ila syajarah wa hatta asbah adalah Nabi SAW beliau pernah sholat menghadap ke arah pohon. Dan beliau berdoa sampai pagi. Juga pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat menghadap ke arah al-hasir, apa al-hasir? Eh? Hasirun, hmm? hasir nggak ada yang dipasang hasir ya hasir tikar semacam tikar ya dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh ulama munasai dari Aisyah radhiyallahu taala anha Beliau mengatakan Kana li rasulillahi ala Sallallahu alaihi Wasallam hasiratun, Yabsutuha bin nahar Wayahtajizuha bin lail Faisulli Ilayha Kata Aisyah radiallahu ta'ala Rasulullah s.a.w Memiliki satu tikar yang kalau dia yang kalau di siang hari digelar ya. kalau di siang hari digelar Dipakai untuk nah duduk atau yang semisalnya dan kalau di malam hari beliau ikat ya, digulung diikat dan beliau sholat menghadap ke arah tikar itu. Tikarnya digulung, dilipat, diberdirikan. Kemudian beliau sholat menghadap ke arah tikar ini kalau malam hari. Ya. Nah. Kalau siang hari malah digelar ya. Kalau di malam hari nggak digelar. Ya. Nah, beliau salam-salam banyak naam berdiri sholat di malam hari. Sampai Bengkak-bengkak kaki beliau alaihi salatu wassalam yeah. Dan Istri beliau Atau keluarga beliau sampai Menyatakan ya Rasulullah nah, Sampai seperti ini Engkau Beribadah yeah. Banyak sholat malam Sampai kakinya Bengkak-bengkak Ya yeah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Afala aku na'badan syakuro. Ketika keluarganya mengatakan, ya Rasulullah sampai seperti ini engkau beribadah padahal dosa-dosamu sudah diampuni. Ya. Maka beliau menjawab, Afala aku na'badan syakuro. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang Bersyukur ya. Artinya apa yang beliau lakukan Sebagai <coughs> Rasa syukur Kepada Allah Azza wa Jal Atas anugerah dan nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau alaihi salatu wassalam Sehingga beliau banyak Solat malam Sehingga kalau di siang hari tikarnya digelar, ya, kalau di malam hari tikarnya diikat dilipat dan beliau sholat menghadap ke arah tikar tersebut. Nah, <tuh> juga pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke arah hirbah. Yaitu tongkat ya, Tombak panjang ya. Kalau tadi Anaza tombak pendek Dalilnya hadis <coughs> yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abdullah bin Umar Beliau mengatakan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana turkazulahul hirbah fa yusalli ilaiha Kata Abdullah bin Umar sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naam atau ditancapkan untuk beliau tombak panjang kemudian beliau solat menghadap ke arahnya Yang berikutnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap ke arah orang. Jadi orang jadi sutrohnya Sama saja orang di sini sama saja laki atau perempuan. Boleh. Salat menghadap ke arah Orang atau manusia baik itu laki atau perempuan. Adapun yang tidak boleh tadi apa yang membatalkan sholat lewatnya perempuan, bukan e, tidak boleh menjadikan perempuan sebagai sutro bukan. Boleh menjadikan manusia sebagai sutro. Dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblati iqtiradul janazah fa idha arada ayyutira ay qadhani fa'autar Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah solat malam dan aku sedang berbaring tidur. Aku sedang berbaring tidur di antara beliau dengan kiblat. Antara beliau dengan kiblat. Berarti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap ke arah Aisyah, nah, karena beliau berbaring antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kiblat. Ia teruskan jenazah seperti berbaringnya jenazah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap ke arah Aisyah. Faidah roda an yutir dan apabila beliau Mau witir artinya sudah mendekat, mendekati selesainya sholat malam beliau ya. Sudah mau witir ya. Barulah beliau ayakadhani membangunkan aku ya. Fa'autar Kemudian beliau melakukan witir alaihi salatu wassalam Nah. dan barang siapa yang yutatabba' hadis wal azaar yang meneliti hadis-hadis dan asar-asar riwayat-riwayat yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin akan mendapati lebih dari apa yang disebutkan tadi ya. dari benda-benda yang pernah dijadikan sutroh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik dan seorang yang musolli yang solat, ya, na boleh menghadap eh, atau menjadikan barang apa saja sebagai sutroh, ya. Na yang bisa dia berdirikan di hadapannya, ima itu tongkat. Atau itu ranjang tadi, apa itu tiang, atau tembok, atau orang, dan lain sebagainya dari barang yang bisa diberdirikan, yang bisa diletakkan di hadapan orang yang sedang sholat. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah wayahsul istitaru bi ayyi syai'in aqamahuhu baina yadayhi. Boleh bersutrah dengan benda apapun yang dia berdirikan di hadapannya. Kemudian apakah boleh bersutra dengan apa mushaf atau kitab ya? Nah, kitab kan bisa diperdirikan gitu. Nah, boleh enggak bersutra dengannya? Nah. Taib eh, ahsan ditinggalkan. Nah, ya. Karena khawatir eh, masuk kepada Ihanah ya, Merendahkan Kitab atau Al-Quran ya, Ataupun eh, Kurang adab ya, Terhadap kitabullah Sehingga dijadikan sebagai sutroh hendaknya nah, ditinggalkan Sebagaimana yang Dikatakan oleh sebagian para ulama <tuh> Demikian pula Sebagian para ulama menyebutkan makruhnya Bersutroh kepada Seseorang Yang orangnya itu menghadap ke arahnya Nah, Orangnya menghadap ke arahnya Dia sholat menghadap ke arahnya Itu berhadapan Apam nah, ya nah. Taib Taib <tuh> Lakin yang demikian juga ditinggalkan nah. Jika ingin menghadap ke orang Maka ke punggungnya Atau ke sampingnya ya. Bukan berhadapan Dengan orang tersebut Taib <tuh> Sepertinya sudah masuk waktu sholat isya nah. Sehingga insya Allah kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini Sekedar tambahan faidah tentang masalah sutroh ya. Dan masih ada lanjutan lagi Tentang tambahan faidah dalam masalah sutroh Namun insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang Bi'idnillah ta'ala Kurang lebihnya mohon maaf, naktafi bihadal miktar, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.